Assalamualaikum Saudara-saudara berita malam edisi hari ini Minggu 2 Oktober 2016 dibacakan Ardian Shah. Cilang Pilkada Kemengkumham pengawasan pekerja asing. PLN bangun PLTU 400 MW di Melabu. Tak lulus uji kesehatan, KIP tolak KTP pasangan Cabuk-Jawabuk. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang pelajari rangkum tim newsroom SRMB Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksumawe, Radio Looser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Limba Pase 90,1 FM Loksumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram di FM. Sudahlun pihak kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh siap meningkatkan pengawasan terhadap pekerja asing di Aceh menjelang pilkada 2017. Kadib Keimigrasian Kanwil Kemenkum Aceh, Ahmad Sama dan Muhammad Usman menyampaikan hal itu ketika menjawab serambi. Kapolda Aceh Brigjen Polisi Rios Jambak mengatakan polisi akan meningkatkan pengawasan orang asing menjelang pilkada sebagaimana diberitakan koran ini kemarin. Menurut Muhammad Usman, pihaknya dan tim pengawas orang asing akan mengintensifkan pengawasan terhadap pekerja asing di Aceh mulai 20 Oktober 2016. Ia mengatakan berdasarkan data yang dihimpun dari enam kantor imigrasi di Aceh sejak Januari hingga Agustus 2016, sebanyak 384 pekerja asing memegang kartu izin tinggal terbatas. Para pekerja asing di Aceh dominan dari negara ASEAN dan sebagian kecil dari Cina. Menurut data TPI Bandara Sultan Iskandar Muda, jumlah WNA yang datang ke Aceh dari Januari hingga Agustus adalah 22.145 orang, sedangkan yang keluar dari Aceh 21.806 orang asing. Sederlun PT PLN Persero dipastikan segera melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas 2x200 MW atau sebesar 400 MW yang berlokasi di Melabuh. Informasi yang diperoleh awak media di Melabu menyebutkan PT Pembangunan Perumahan Energi sebagai anak perusahaan PT PP telah memenangkan tender proyek pembangkit listrik tenaga uap di Melabu. Dalam menggarap proyek ini, PP Energi bekerjasama dengan perusahaan dari Tiongkok dan pengusaha lokal. Pembangunan pembangkit listrik direncanakan dibangun pada awal 2017 mendatang. Total investasi pembangunan pembangkit listrik ini hampir mencapai 8 triliun. Bupati T. Alaidin menyambut baik rencana pemerintah yang akan membangun PLTU di wilayah ini, sehingga diharapkan Aceh Barat Nagantraya menjadi pusat sumber energi listrik di Aceh serta Sumatera. Derlun Komisi Independen Pemilihan PIDI menolak pasokan KTP pasangan calon Bupati PIDI, Abakar Asa, Jawi dan Mukhtar yang diserahkan kepada KIP setempat kemarin. Hasil verifikasi faktual KIP bahwa paslon Abakar tidak cukup KTP. KIP menolak KTP Paslon Abakar karena dinyatakan tidak lolos kesehatan berdasarkan surat putusan yang dikeluarkan dokter. Anggota KIP PD T. mengatakan surat kesehatan yang dikeluarkan rumah sakit jelas dan sah bahwa Paslon Abakar Asajawi dan Dr. Andes Mukhtar tidak lolos kesehatan, sehingga KIP tidak boleh menerima KTP Paslon tersebut jikapun diserahkan. Menanggapi hal ini, Paslon Abakar Asajawi mengatakan Pihaknya akan menggugat tim dokter yang telah mengeluarkan surat Yang menyatakan dirinya dan pasangannya tidak lulus kesehatan Sebab surat itu cacat hukum karena di dalam surat yang dikeluarkan itu tidak ditulis tanggal Dan dari mana dikeluarkan juga kepada siapa surat tersebut ditujukan Anda sedang mendengarkan berita utama Serampi FM Uderlun, SPBU yang ada di Belang Kejeren, Rak Lunung, dan Pangkala, Kabupaten Gayolues, tidak beroperasi dan tutup. Selain itu, dilaporkan bahan bakar jenis premium mulai mengalami langka di kabupaten tersebut. Kedua SPBU itu dalam dua hari terakhir tidak beroperasi, sehingga para pengguna kendaraan terpaksa melakukan pengisian BBM di kios agen pengecer yang dijual antara 9 hingga 10 10.000 rupiah. Durdin, seorang pengguna kendaraan, mengaku telah Setelah kedua SPBU tidak beroperasi dalam dua hari terakhir ini menyebabkan BBM langka di sejumlah kios agen pengecer tersebut. Pengendara terpaksa melakukan pengisian BBM di Kios agen pengecer bahkan sebagian di kios pengecer juga sempat terjadi antrian. Sudirulun penjemputan jamaah haji di Polewali Mandar, Sulawesi Barat berlangsung ricu minggu malam. Warga yang tidak sabar ingin bertemu sanak keluarga menurunkan paksa jamaah dan barang-barang jamaah haji di tengah jalan. Kericuhan juga terjadi antara petugas keamanan dan keluarga penjemput jamaah. Petugas keamanan terlihat kewalahan dalam menertibkan keluarga penjemput. Kedatangan jemaah haji pun disambut sukacita anak keluarga mereka. Namun beberapa keluarga penjemput jamaah mengaku kecewa dengan sistem pengamanan dan penjemputan haji yang kacau. Mereka menyesalkan lantaran banyak barang bawaan jamaah yang tercecer. Mereka menilai pengamanan kurang efektif sebab sebagian jemaah tidak diarahkan memasuki gedung sebelum diterima oleh pihak keluarga dan pejabat yang sudah menunggu di lokasi. Zalun Jakob Hal, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang tiga hari berada dalam kondisi kritis menyusul insiden penembakan pertengahan pekan ini meninggal Sabsusuri. Jakob Hal berjuang untuk pertahanan hidup di rumah sakit setelah sebutir peluru menembus pembuluh darah utama di kakinya. Ia mengalami cedera otak karena kehilangan begitu banyak darah akibat tembakan di kaki Menurut petugas Koroner Anderson Conti, negara bagian South Carolina, Greg Sur Yakub meninggal hari Sabtu sekitar pukul 1 siang Otoritas berwenang mengatakan Yakub seorang siswa yang bersama seorang guru kelas 1 SD, Tonville Menderita luka parah setelah ditembak seorang remaja Remaja itu sebelumnya juga membunuh ayahnya dengan cara menembak sebelum melakukan penyerangan di sekolah